Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa rida wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahhi bi isanil ilahi yawmin mubarak. Jadi ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala rekan-rekan sekalian keluarga besar eh, majelis tali yang alihikmah yang saya hormati tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali merangkai kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala. Tapi kita bisa berkumpul Di tempat yang mulia ini Di masjid yang semoga Allah berkah Ini dalam rangka beribadah Dalam rangka bertakar Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Dan malam ini Sekali lagi kita luangkan waktu Setelah kesibukan kita Setelah tenaga kita yang terkuras Setelah mengerjakan aktivitas-aktivitas kita yang Sangat luar biasa padatnya. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita, masih bisa untuk mempelajari. Lalu berusaha mengamalkan ilmu Allah Subhanahu Wataala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Salam dan salam semoga selamat ya. Saya tercurahkan kemanapun di kita. Usaha hasanah kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para Sahabat, orang-orang yang istiqomah berjalan di warung yang sudah beliau sampai hari yang kelak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala musuk dalam selimut. Itulah tema yang akan kita angkat Pada kesempatan kali ini Hadir Tahukah kita Bahwa Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Pernah memberikan Sebuah Testimoni kepada kita Beliau secara terbuka menjelaskan kepada kita apa yang beliau khawatirkan atas kita. Beliau secara apa adanya menyampaikan kepada kita siapa musuh yang paling beliau takutkan. Musuh yang bisa menghancurkan umatnya, bisa membinasakan mereka, bisa melalaikan mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh yang bisa membuat mereka mabuk. Sehingga mereka lupa Sujud kembali Sehingga mereka melupakan status mereka Sebagai hamba Allah Sebagai seorang muslim Sebagai seorang yang harus Taat kepada penciptanya Hadirin nabi rahmatin oleh Allah Nabi menyatakan Dalam hadith dalam imam Bukhari Dan muslim فَوَاللَّهُ مَنْ فَقْرَ أَخْشَ عَلَيْكُمْ Demi Allah Bukan kemiskinan Yang aku khawatirkan menimpa kalian Bukan kemiskinan Yang bisa memalingkan kalian dari Allah SWT وَلَكِنْ أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَنْ يُبْصَفَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا Namun yang aku paling takutkan anto bersalawatul kawwadunya dunia dihamparkan di hadapan kalian dunia dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan mata kalian Kama masih terpandangkan apabila tumbuh sebagaimana Allah lakukan pada umat-umat sebelum kalian Allah hamparkan dunia di tengah-tengah mereka. Lalu apa yang terjadi hadirin? Fatanafasu kama tanafasuha. Lalu kalian mulai berkompetisi untuk mendapatkan dunia. jadi Ketika dunia dihamparkan di tengah-tengah kalian, mulailah Disorientasi di dalam hidup, yang awalnya fokus rancin datang ke masjid, berpikir kepada Allah, mulai pelan-pelan terjadi pergeseran, pengurangan. Kalian berkompetisi mendapatkan dunia, kematana fasuhah, sebagaimana itu yang terjadi di tengah umat sebelumnya. Persis sama, sudah. 11 sebelas. Itu yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang terjadi di hadapan umat-umat para nabi-nabi sebelum kalian. Wathulhiyakum kama alhatbu. Maka dunia memalingkan kalian sebagai Dalam riwayat yang lain, "Tulika kum kama akhukum". Kalau dunia menghancurkan kalian, sebagaimana dunia menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Akhrajul Bukhari wa Muslim hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadits ini. Musuh dalam selimut itu ternyata perhiasan dunia Perhiasan dunia Harta dunia Jabatan dunia Yang selama ini kita pikir teman kita Sahabat kita Pihak yang memberikan solusi dalam setiap problematika-problematika kita Pihak yang kita berpikir akan menemani kita Di saat kita senang dan di saat kita susah Ternyata ia bisa menjadi musuh dalam selimut Jika kita salah dalam berinteraksi dengan dia dan itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah s.a.w Musuh dalam selimut itu bernama Perhiasan dunia Hadirin yang dirahmati oleh Allah Hadir ini memiliki banyak sekali makna banyak sekali pelajaran yang harus kita renungkan. Yang pertama hadirin sekalian. Hadis ini menunjukkan mu'jizat Rasul. Ulama kita menjelaskan Sababul khusyaki Kekhawatiran Rasul Beliau mengetahui bahwa Dunia akan dihamparkan di tengah-tengah Umatnya nanti Hadirin Kalau kita melihat sama Nabi tidak ada Hal yang berarti pada saat itu Tapi kenapa Nabi takut sekali Nabi khawatir sekali karena ilmu Yang Allah berikan kepada beliau Bahada pada suatu saat nanti di mana umat beliau akan dimanjakan dengan dunia dan dimanjakan oleh dunia dan dengan berat hati itu terjadi pada hari ini kita hidup di sebuah masa di mana dunia dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam. Untuk umat Islam. Nah, Adirin di zaman nanti Tidak ada AC Tidak ada Lamborghini Tidak ada gedung-gedung Pencakar langit Tidak ada Burj Khalifa Tidak ada Burj Arab Atau-tau Burj Arab Burj Al Arab adalah satu-satunya hotel 7 di dunia. Hotel bintang 7 di dunia kan ada 2 ya. Burj Arab, Dubai dan Emirates Palace di Abu Dhabi. Hotel bintang 7. Antum pernah masuk Anak pertama kali tahu tuh bingung loh. Ada status di sini, Ustaz. Kalau antum coffee morning, Coffeynya ditaburi dengan serbuk emas. Serbuk emas. Kalau antum coffee morning di sana, Itu kopinya ditaburi dengan serbuk emas. Gak ada pada zaman Nabi. Gak ada. Antum lihat Dubai bagaimana sekarang. Doha bagaimana sekarang. Kuwait seperti apa sekarang. Dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gedung tertinggi di dunia Bursa Khalifa Sebelumnya, Twin Tower Malaysia Negara mana itu? Negara umat Islam juga Semua dibuka, antum lihat Brunei Seperti apa? Dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau buka atau tahu Klub-klub kaya raya di dunia sekarang Mayoritas siapa pemiliknya Atau entah Kalau bukan dunia Di tengah-tengah umat Islam Dan itu sudah diketahui Nabi 15 abad Yang lalu Dan ini harus Membuat kita semakin yakin kepada Nabi SAW Ini terbukti lagi kan Anda mau cari apa sih anda masih ragu dengan Islam ini bukti lagi malfakro ash shalikum. Aku nggak pernah mengkhawatirkan kemiskinan di tengah-tengah kalian. Yang aku khawatirkan dunia. Allah buka di tengah-tengah kalian. Lalu kalian mulai berkompetisi dengan dunia. Lalu dunia memalingkan kalian dari Allah. Sebagaimana dunia memalingkan umat-umat sebelum kalian. Dan dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan mereka. Dan hari ini terbukti hadirin sekalian. Sadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu camkan baik-baik Kalau sabda beliau tentang masalah ini terbukti Maka sabda beliau tentang adab kubur pasti terbukti Sabda beliau tentang hari kiamat pasti terbukti Sabda beliau tentang matahari berada satu mil di atas kita pada hari itu pasti terbukti Sabda beliau tentang neraka pasti terbukti Sabda beliau tentang api neraka lebih panas 70 kali lipat daripada api dunia pasti terbukti. Kalau ini terbukti itu terbukti. Wa ma anil hawa in huwa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu, ya Allah wahyukan kepada beliau An-Najm ayat 3 dan 4. Ketika Nabi mengatakan ini dan terbukti, maka ketika Nabi mengatakan dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan pasti terbukti. Dunia al-Malikah terbukti Kebagian ada sujud kepada Allah Pasti terbukti Ketika Nabi mengatakan Wujud ila kuratu a'initi sholat Menjadikan Pada saat saya sholat Itu pasti terbukti Hadirin Bola ada di tangan Antum Antum percaya apa tidak Dengan Rasulullah SAW Sebutkan Satu hadis saja saat Nabi berbohong kepada anda maka silakan campakan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak ada seluruh hadis Sahih terbukti seluruh hadis Sahih terbukti ingat hadis Jubril Alaihissalam ketika Nabi menceritakan tanda-tanda hari kiamat apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan, niyatat awaluna fil bunyan Habis muslim Salah satu tanda hari kiamat manusia akan berlomba-lomba meninggikan bangunan, lihat antara fenomena gedung di Jakarta Dan dimanapun Hadirin, 20 tahun yang lalu Kita hanya berpikir kalau tempat tinggal itu landed Rumah biasa, tapi sekarang Apartemen satu, apartemen dua, apartemen tiga, apartemen empat itu diucapkan 15 tahun yang lalu eh 15 abad yang lalu, ada apartemen pada zaman Nabi SAW gak ada kondotel pada zaman Nabi ada kondominium pada zaman Nabi ia tatawaluna fil bunyan Nabi katakan, nanti akan ada masang manusia akan berlomba-lomba, menikah bangunan dan itu terbukti dan bahkan direkorkan itu seperti tadi twin tower, lalu berujuh khalifah dan sementara lagi akan dipecahkan oleh Saudi Arabia. Mereka akan bangun gedung kurang lebih setinggi satu kilo. Dan itu kan itu Nabi yang katakan, wiyatotawaluna filmunian. Mereka akan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Sodok Rasulullah Sallallahu Sallam. Kalian tuh percaya deh sama Nabi. Ketika Nabi katakan Anda nggak akan bahagia hanya mengadakan dunia, udah percaya. Ini sosok nggak pernah bohong. Tidak pernah nipu kita Semua terbukti Kalau Nabi katakan ada su'ul khatima Itu pasti terbukti Ketika Nabi sosal mengatakan Kondisi kita pada saat kita dibangkitkan Pada hari kiamat tergantung kondisi kita Pada saat kita meninggal Dan kondisi kita pada saat meninggal Tergantung aktivitas rutin kita sehari-hari Itu pasti terbukti Terbukti Bola ada di tangan hadirin sekalian. Kita mau percaya hal ini atau kita campakan dan kita buktikan sendiri di dalam kubu dan jangan sampai itu terjadi karena tidak ada istighfar pada saat itu, tidak ada kata-kata robiq -kata fili waktu ilai hari ini saat ini itulah saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala seluruh penuturan sosok yang satu ini terbukti hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap kita membangun kepercayaan dari pengalaman dan data. Kita tidak akan percaya dengan orang sebelum ada pengalaman dan data sebelumnya. Antum ketemu orang di terminal Kampung Rambutan, jubah komplit peci haji, terus bilang kiai dari pondok pesantren di Jawa Tengah, lalu minta Antum berkenan menjamu dia di rumah, kira-kira Antum percaya enggak? enggak percaya Orang saya enggak kenal dia Pak Ustaz. Tapi ada seorang suami yang dinas keluar negeri selama dua bulan dan meninggalkan istrinya seorang diri di Jakarta. Terus ditanya, "Pak, Bapak percaya Bapak enggak enggak enggak khawatir ninggalin istri di Jakarta selama dua bulan?" Oh, tenang aja Pak Ustaz. Saya tahu istri saya. Saya nikah udah 20 tahun. Dia beli cabai keriting aja minta izin ke saya. Jadi kenapa seorang suami tersebut yakin tidak akan ada masalah dengan istrinya selama dia pergi dan istrinya gak akan main belakang. Karena pengalaman dan data yang dia dapatkan selama ini. Itulah cara manusia membangun keyakinan di dalam dirinya. Keyakinan itu butuh data. Kalau kita enggak punya data, kita enggak bisa yakin terhadap sesuatu. Iya, Pak Gazi. Iya kan? Kita butuh data. Makanya itulah alasan mengapa kalau Anda ingin beriman dan istiqomah, Anda harus ngaji. Anda harus belajar dan benar-benar belajar, bukan hanya cari majelis yang bisa menawarkan gelak tawa dan kelucuan di hadapan kita. Anda enggak akan tambah iman. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 2 Wahidatu liat alaihim ayat tuhuzadatum imana dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan mereka zadatum imana mereka akan bertambah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah makna firman Allah dalam surat Ali Imran satu satu kenapa tidak ada satupun sahabat yang murtad Allah berfirman wa kaifa takfuron Wa antum tutla aleikum ayatullah fi kum rasuluh. Bagaimana kalian bisa murtad wahai para sahabat? Sedangkan ada dua aspek dan dua faktor di tengah-tengah kalian. Yang pertama ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kalian dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan garansi bahwa iman para sahabat akan tetap kokoh. Kenapa? Karena dua faktor. Faktor yang ayat-ayat Allah itu dikaji di hadapan mereka, dan Nabi berada di tengah-tengah mereka. Apa korelasinya? Karena cara kita mempertebal keyakinan adalah dengan data. Semakin banyak data kita, maka kita semakin yakin dengan sesuatu. Ketika Antum bersahabat dengan seseorang, selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu, Antum tiga kali bangkrut dan setiap bangkrut dia ada di hadapan Antum. Dia bantu Antum, dia jual mobilnya untuk modal Antum. Dia sama sekali tidak pernah meninggalkan Antum. Dan selama 15 tahun itu, Antum lima kali obnama dan dia semua yang bayar rumah sakit Antum. Kira-kira Antum percaya nggak sama dia? Percaya artinya apa? semakin banyak data kebaikan tentang orang tersebut maka antum semakin yakin dengan dia lalu apabila itu sudah sudah terjadi itu masyarakat mau jelek-jelekin dia kayak apapun antum gak akan percaya, enggak, dia orang baik kenapa? saya punya pengalaman 15 tahun dengan dia begitu juga dalam masalah agama, kalau antum ingin yakin, yakin itu kan beriman ya kalau antum ingin beriman kepada Allah beriman kepada Rasul lalu anak gak belajar, ya gak mungkin lah karena iman itu butuh data. Semakin banyak data antum atau semakin yakin dengan penciptaan antum. Semakin banyak data antum tentang nabi antum, antum akan semakin yakin dengan beliau. Karena itulah cara seorang manusia membangun konsep keyakinan di dalam dirinya. Kita butuh data. Kita tidak akan meyakini sesuatu yang kita tidak kita tidak ketahui. Keyakinan itu anak tangga setelah data, setelah ilmu, setelah kita mempelajari ini dan itu ini karena itu umat harus diajak kembali kepada Allah mempelajari firman-firman Allah hadith-hadith Nabi SAW itu yang harus dibuka bahkan itu harus lebih ditekankan daripada retorika seorang pembicara retorika seorang ustaz, karena ustaz bisa salah kok tidak ada yang maksum, kita semua banyak kekurangan semua yang ada disini baik yang berbicara maupun berbicara, pendosa semuanya Jangan menggantungkan agama kita dengan manusia Kita harus bermain data, agama kita agama data Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Tolong kasih data anda jika anda benar kata Allah Dalam surat Al-Baqarah 111 Mana ilmu anda, mana dalil anda kalau anda jujur kalau anda benar, kalau anda di atas kebenaran, kasih data dong kata Allah. Allah berfirman dalam surat Al Isra 36, Muallatakhu malaikatala kamil ilm. Jangan anda berbicara dan mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu data dan ilmunya. Agama kita agama data, hadirin. bukan agama sugesti, bukan agama asumsi, bukan agama ikut-ikutan dan semakin data itu komplit di dalam benak kita, kita semakin kuat meyakini Allah dan Rasulnya mau satu dunia mencaci maka Allah dan Rasulnya kita gak akan percaya gimana kita bisa percaya manusia sedangkan Nabi benar dalam masalah ini ini contoh hadisnya ingat Nabi berbicara bukan 10 tahun yang lalu tapi 15 abad yang lalu yang aku khawatirkan menimpa kalian itu dibuka dunia Dibuka dunia Dan ini sekarang terbukti Terbukti Sekaya-kaya korun Dia belum pernah naik Boeing 737 Hadirin Gak pernah Kita bisa naik itu semua Fasilitas dibuka Kan begitu dunia dibuka, sekaya-kaya Abu Jahal, Abu Lahab, mereka nggak pernah naik avanza, nggak ya apa, avanza atau... nyebut merek, gak apa, nyebut merk nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa, ya. jangan tersinggung, yang Honda, yang Mitsubishi itu jangan tersinggung lah, kalau tersinggung di sensor sini surajana jelas itu harus diupload. Hadirin Rahmat, ya. yang di rumah tangga ayo dok kembali kepada Islam yakin sama Nabi kita saw hidup ini cuma sekali kita semua mati kok buat apa kita ngedebat nggak ada gunanya oke okay. oke okay, anda bisa bisa bodoh bodohin orang dengan retorika anda dengan uh, kecerdasan anda tapi kan anda akan mati terus ada yang nolong anda kecuali keyakinan anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala keyakinan anda kepada Rasulullah SAW alaikum warahmatullahi karena itu Konklusi dari poin yang pertama, kekhawatiran beliau lahir dari ilmu beliau. Yang Allah berikan kepada beliau bahwa itu akan terjadi suatu saat nanti di tengah-tengah umat beliau. Dan hari ini terbukti. Kali yang kedua, hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT. Hadis ini membuka mata kita bahwa yang harus kita khawatirkan bukan hanya kemiskinan, bukan bukan hanya kemiskinan. Memang betul kemiskinan itu bahaya, sepakat kita. Ada ujian. Siapa yang bisa nolak fakta itu? Allah yang berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35: "Wanabalu kum bisharriyal khairi fitnah dan kami akan menguji Anda dengan keburukan dan kesenangan. Kami akan menguji Anda dengan kemiskinan dan dengan kekayaan. Oke, kemiskinan adalah sebuah ujian. Tapi bukan hanya itu yang harus kita khawatirkan. Justru ada hal yang lain yang lebih berbahaya dari kemiskinan. Ada hal yang ada hal lain yang lebih menakutkan daripada kemiskinan. Ada hal lain yang bisa menjadi musuh dalam selimut di dalam kehidupan kita, kekayaan dunia. Mal faqra akhsya'alayhum Bukan kemiskinan ni yang paling aku takutkan menimpa kalian Namun dunia dibuka di hadapan kalian Ini yang dilupakan oleh banyak orang pada saat ini Hadirin Sebuah fakta yang tidak bisa kita tutup-tutupi Ini bisnis turun semua Hari ini Ekonomi bangsa kita itu jatuh. Iyalah. Ada bisnis siapa bisnis ini yang naik? Paling bisnis naik kuliner, alat kesehatan, persamaan lagi. Hampir harus turun loh, turun. Hampir semua turun. Selama 4 minggu ini. Saya diberikan kesempatan berbicara di lebih dari satu perusahaan. Dan request-nya sama, tolong bicara tentang takdir Ustaz. Ini galau semua. Iya benar-benar serius. Gimana? Ada perusahaan batubara yang setiap hari PHK orang. Dua hari ada dua orang, Makminal mohon maaf air batin. Padahal lebarannya seminggu lagi, mohon maaf air batin. Besoknya mohon maaf air batin. Pamitan, dirumahkan. Kondisi nggak bagus, semua bisnis turun. Nggak bisa, bisnis turun. Harga saham jatuh, harga saham, eh maaf, harga emas jatuh, harga emas parah banget jatuhnya. Dan ini titik nadir jatuh selama ini benar nggak siapa main emas di sini jatuh. Pekan ini jatuh, jatuh sejatuh-jatuhnya. Harga nikel jatuh. dolar naik lagi kalau gak salah ya hari ini iya eh, naik lagi subhanallah dan adilin oh, sekarang adilin yang dirahmatinya oleh Allah oke okay, semua takut, siapa saya gak, gak, gak dakdikduk akan di phk akan dirumahkan akan diistirahatkan, semua galap dan ini yang keliru Justru seharusnya Kalau galau itu diperbolehkan Anda harus lebih galau ketika ada peluang dipromosikan Daripada Anda galau ketika ada peluang dirumahkan Sebagaimana hadis ini Mal faqra aksha'alaikum Bukan kemiskinan yang aku paling takutkan menipah kalian Namun dunia dibuka di hadapan kalian Itu lebih bahaya itu lebih menakutkan, itu lebih tragis, itu lebih rentan, lebih rentan. Sekali lagi nabi, salah satu tidak pernah mengatakan miskin itu zona aman, enggak, enggak ada, hadis, enggak ada seperti, miskin itu zona aman. Kalau miskin pasifitas rajin ibadah, enggak banyak juga miskin yang murtad. Tapi nabi katakan kekayaan lebih rentan daripada kemiskinan. Ini musuh dalam dirimu. Orang ini bahaya Karena orang berpikir ini solusi Padahal dia akan nikam kita dari belakang Kalau kita tidak waspada menghadapi dia Karena kan kita kembali ke konsep kita bahwa hidup itu bukan sekali Hadirin. Hidup itu bukan sekali Kita akan hidup dalam barzak Dan Allah berfirah Thumma latus'alunna Yawma idin alin na'in dan kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nabi membawakan ayat ini ketika sedang meneguk, sedang meminum seteguk air. Kata Nabi, tegukan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setetes air akan ditanya oleh Allah, bagaimana ia memiliki tabungan 15 miliar di depositonya. 20 miliar, bagaimana dengan orang yang punya 5 atau lebih perusahaan bagaimana orang yang memiliki puluhan anak perusahaan, itu semua sesensen-sennya akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kalau Anda tidak lulus audit neraka dan neraka Anda tidak takut tentang masalah itu Mal faqra ahsya'alaikum Bukan kemiskinan yang paling aku takutkan menimpa kalian Namun dunia dibuka di hadapan kalian Ini musuh dalam selimut Ini menakutkan Makanya kan Kita dilarang Terpukau dengan kekayaan Saudara atau teman kita Allah berfirman Dalam surat at taubah Ayat 55 Saya ingin ayat ini jadi oleh-oleh kita deh. Apalagi di masa ini Di saat mungkin perusahaan kita lagi turun Di saat kita di PHK Di saat kita gak dapat job Firman Dalam surat at taubah ayat 55 Falah tujibanaka amwaluhum wala auladuhum Jangan sampai kekayaan mereka dan banyaknya family mereka membuat anda terpukau wahai Muhammad Falatujibaka amwaluhum wala auladuhum jangan sampai anda terkagum kagum lihat kekayaan orang lain Kekayaan orang-orang kafir Kekayaan orang-orang fasik Kekayaan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Jangan Anda miris ketika Orang yang menghalalkan segala cara itu Menang tender puluhan miliar Lalu dia mengadakan pesta di sebuah restoran Ternama di Jakarta Jangan Anda kagum gara-gara masalah itu Ibu Nama diri Allahul Iyyu Al Zibaun Bihafil Hayatid Dunia. Karena sesungguhnya Allah berikan fasilitas dunia kepada mereka untuk mengadap mereka di dunia. Watazhaqan Fusalum Wahum Kafirun dan agar mereka mati dalam kondisi kafir kepada Allah Subhanahuwataala. Oh, ini dalam bahan Li'u'ad-dibahu diha'n fi'alhamtin dunia Karena ketika Allah memberikan harta kepada mereka Jabatan kepada mereka Fasilitas kepada mereka Pesawat pribadi untuk mereka Mobilitas itu untuk mengadab mereka Orang diadab kok anda terkagum-kagum kan? Ini orang lagi disiksa Kenapa anda kagum banget? Jangan kagum di atas penderitaan orang lain hadirin, nggak boleh. Kita harus ibad, kita harus kesian, bukan kagum, kesian. Dan Allah katakan, liu adzibahum biha filhayatid dunia. Allah kasih semuanya agar mereka tersiksa dengan harpa tersebut di dunia. Tersiksa Allah katakan tersiksa Jadi masalahnya Tidak seindah apa yang kita lihat Jangan tertipu Dengan senyum manis mereka Itu kamuflase semua Itu sandiwara Itu acting Allah berfirman dalam surat al Hadid ayat 20 Annama al-hayatu dunya la'ibun Sesungguhnya kehidupan dunia itu Penuh dengan sandiwara Sebagaimana ketika kita perang Sama istri kita Di rumah Sebelum datang ke pengajian Kita gak akan cerita sama teman-teman pengajian kita Dan kalau teman-teman kajian kita Nanya tentang kita dan istri kita Jawaban kita apa? Gimana antum dan istri antum? Alhamdulillah baik itu kan sandiwara Orang habis perang kok tadi Bilang baik lagi Nah kalau antum sandiwara Orang lain juga sandiwara ini dunia Dunia itu sandiwara Jangan percaya Jangan percaya ketika seseorang keluar Dari mobil mewahnya Lalu menebar senyum manisnya Lalu memamerkan aksesorisnya Yang sangat mewah penuh Dengan nama-nama ternama Semua acting Kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah Dan hanya mengandalkan perhiasan dunia biha Allah kasih mereka Buat mereka tersiksa di dunia Ada dua Hal di hadapan kita Yang pertama Penampilan mereka Testimoni mereka yang kita lihat Dan kita dengar Hal yang kedua Pernyataan dan firman Dari pencipta kita Lalu Pertanyaannya Anda lebih percaya Sama siapa Gimana kesan-kesan anda menjadi istri pejabat? Alhamdulillah, saya senang. Padahal tidak pernah sholat, tidak menjaga penampilan sesuai dengan busana syariah. Bagaimana anda ketika anda menjadi orang terkenal di Jakarta? Alhamdulillah, saya bahagia dengan kehidupan saya. Bohong. Karena kalau kita percaya dengan statement mereka konsekuensi logisnya kita harus dustakan surat Al-Hadid ayat 2 eh, kita harus dustakan atau bahayat 55. Allah katakan mereka tersiksa. Lalu mereka bicara kepada Anda, mereka bahagia. Hanya ada satu yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Karena kalau dua-duanya benar paradoks dan tidak mungkin ada paradoks dalam masalah ini. Kalau mereka benar, Allah bohong. Mereka pembohong hadirin sekali. Dan kita bukan maksud mempunyai orang Karena hanya dua pilihan Kita mau pilih siapa? Allah katakan jangan terkukau Gak mungkin ada orang bahagia Hanya mengandalkan perhiasan dunia Gak mungkin Makanya Allah, jangan kagum ketika mereka Sukses dengan dunia mereka Jangan kagum Jangan kagum Jangan ngiler Peng kata Allah Jangan deh malu-maluin aja udah jenggotan muteng sama mereka malu udah ke aja deh harusnya anda tuh kagum dengan orang yang hafal Qur'an yang hafal hadis nabi yang sholat subuhnya gak pernah ketinggalan yang rajin beribadah yang gak punya hasat dengan orang yang gampang bantu orang yang gak pernah ngurus urusan orang, yang gak pernah gibah dalam hidupnya, kalau mau kagum, kagum sama mereka kok kagum sama yang bola murji ini kagum dengan orang yang bawa ninja tujuh ratus saisi itu tersiksa tapi kan dia gak mungkin cerita dong coba kan mungkin gak udah beli 6 M untuk Lamborghini lalu cerita bahwa dia tragisnya gak mungkin lah rugi dua kali kan dia kan dia beli Lamborghini buat pamer kan begitu gak mungkin mereka cerita tapi Allah katakan -di biha fil dunia. Allah akan menyiksa mereka dengan harta mereka tersebut Allah akan siksa jadi hadirin dan biar jangan senang jadi bisa jadi yang dirumahkan yang di PHK itu lebih bahagia daripada yang dipertahankan oleh perusahaan kalau mereka tidak beribadah kepada Allah ini mengerikan kata sekali lagi bahwa harta dunia adalah ujian yang sangat halus ingat Allah yang berfirman Al-Anbiya 35 yang tadi kita sudah baca wana belukum bisharbi wal khairi fitnah dan kami akan uji anda dengan kesedihan dan kesenangan dengan kemiskinan dan kekayaan itu semua ujian wow Allah gunakan kata wow dalam ayat tersebut wow dalam ilmu usul fikih dan ilmu tafsir itu mutlakul jama jadi Status antara kemiskinan dan kekayaan itu sama Sama-sama ujian Bukan alat untuk memberikan reward kepada seseorang Makanya ketika orang merasa dihormati Dibanggakan Dimuliakan oleh Allah Karena kekayaannya itu salah besar Allah berfirman dalam surat Al-Fajr Fa'amal insan Iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu Fayaqulu rabbi akraman Adapun manusia, ketika Allah berikan fasilitas dunia, memberi Allah berikan nama baik, lalu dia mengatakan Robku sedang memuliakan aku. Ketika Allah memberikan dia keluasan rizki, lalu dia bisa beli mobil mewah, dia bisa membeli misalnya rumah di senopati, lalu dia katakan bahwa Allah sedang memuliakanku. Wa amma idham betala. Fakadar aleikirizkahu fayakulurabi ahanan. Adapun sebaliknya, jika dia diberikan kemiskinan, dia diberikan uh, status sosial yang rendah, lalu dia nyletuk Allah sedang menghinakan aku. Apa kata Allah? Allah langsung bantah di ayat berikutnya. Kalah bukan seperti itu logikanya. Wahai manusia, bukan, bukan. Allah tidak pernah memuliakan orang dengan mobil mewah. Allah tidak pernah memuliakan orang dengan Statusnya sebagai CEO Di sebuah perusahaan besar Allah tidak pernah memuliakan orang Dengan statusnya sebagai dirut Allah tidak pernah memuliakan seseorang Dengan statusnya sebagai tokoh, tokoh sosial Atau tokoh masyarakat Enggak, kalah Bukan seperti itu Karena Yang naik al Dan yang naik Kijang tahun 75 Itu sama-sama ujian Udah dah belum Kijang tahun 75 Ya Ya anggap aja ada ya. Itu ujian, ujian. Wanabalu kum bishari wal khairi fitnah. Yang naik sepeda ontel dan naik mobil ujian. Karena pertanyaan orang yang naik mobil Itu lebih banyak. Kum matus aluna yau ma'indin ainna im. Karena jangan senang. Tapi bukan juga bukan berarti ditolak juga. Tapi sadar dong. Ini bukan bukan apa-apa. Bukan apa-apa Ini bukan reward dari Allah Ini ujian Ini hanya cek the water saja Ini bersyukur gak nih orang Sabar gak Kualifikasi kemiskinan Keliru Orang berpikir sangat keliru Oleh karena itu Jangan berkecil hati ketika kita jatuh bisnis kita lagi jatuh atau kita dirumahkan yang kita jual nggak ada yang laku sama sekali hmm, ini ujian dan sekali lagi ulama mengatakan mazaratul faqar duna mazaratul jina bahwa ujian kemiskinan itu lebih mending daripada ujian kekayaan ini kaidah. Ujian kemiskinan itu lebih mending daripada ujian kekayaan. Diam dari dari hadis ini karena Nabi mengatakan mal faqra akhsyu bukan kemiskinan yang paling aku takutkan menimpa kalian tapi dunia. Ini menunjukkan walaupun sama-sama ujian dunia lebih mengerikan daripada kemiskinan eh. jadi seharusnya kan kita sepakat ya misalnya kan ada misalnya sesama supir angkat jangan saling mendahului sesama orang yang lagi sengsara sedang kesusahan jangan saling mencelah jadi kalau kita pakai kaidah ini dan kita sepakat bahwa kekayaan adalah ujian dan kemiskinan adalah ujian maka seharusnya orang miskinlah yang lebih banyak porsi mengibahnya daripada orang kaya iya kan kan ujiannya lebih berat mana kekayaan kata Nabi nah, ini kan kebalik sekarang soalnya ini iba banget sama beliau kenapa di PHK Hidupnya susah Lo salah, harusnya dia mengimbakan anda Anda CEO Anda dirut Anda mau jadi menteri nih pada lebaran nih kan mau kan begitu Dia harusnya lebih ibah kepada anda Karena Nabi mengatakan Mal fakro akhsya'alaikum Bukan kemiskinan yang paling aku takutkan Tapi dunia dibuka itu lebih menakutkan Ini kebalik semua sudah Kebalik Permainan syaitan Syaitan bisa buat yang kanan jadi kiri-kiri jadi kanan Benar jadi salah, salah jadi benar Harusnya sekali lagi Kalau Kalau ada istilah kesian Empati dan seterusnya Orang miskin harus lebih berempati kepada orang kaya Daripada orang kaya berempati dengan orang miskin karena sama-sama ujian dan ujian kekayaan lebih berat lebih menakutkan, lebih rentan menggelincirkan orang daripada ujian kemiskinan sekali sekali lagi kita tidak menutup mata ada orang tidak sholat gara-gara di PHK atau jatuh miskin, ada orang murtad karena kemiskinan, namun fakta yang disampaikan Nabi kekayaan lebih bahaya dan orang yang tergelincir dan murtad gara-gara kekayaan berarti lebih banyak daripada yang murtad gara-gara kemiskinan tapi kan gak sadar hadirin kan gini loh, simple aja deh orang berpikir murtad itu hanya pindah dari islam ke nasrani misalnya islam ke hindu misalnya, islam ke buddha misalnya, kan begitu tahukah kita bahwa murtad itu kan luas, hamba dunia apa gak bisa jadi bikin orang murtad, Nabi katakan Taisa Abdul Dinam Abdul Dirham celaka penyembah-penyembah dunia. Kalau katakan penyembah dunia mu syirik besar. Nabi katakan wa Abdul Khamisah celaka hamba-hamba fashion. Mu katakan hamba fashion. Itu nabi yang katakan bukan saya. Nabi. Kotifa dan Khamisah itu bahan dan selimut, bahan kalau kita terjemahkan hadis ini dengan bahasa yang lebih aktual, fashion celaka dia, hamba fashion jadi orang berpikir kan hamba, hamba, apa musyrik itu kan nyembah berhala, jadi hamba berhala enggak banyak hamba duit itu lebih banyak berapa banyak berapa, berapa, berapa sih jumlah orang yang pengen kaya pergi ke dukun Demi menwujudkan obsesi dunianya Itu jutaan orang hadirin Itu lebih banyak daripada orang yang murtad gara-gara satu kardus indomie Jadi orang berpikir orang keluar dari agak, murtad itu hanya pindah agama dari Islam Ke Nasrani, misalnya enggak Murtad banyak Ketika anda menyembah perusahaan anda, anda bisa murtad loh Perusahaan anda segala-galanya, anda menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal Gara-gara dunia, apakah itu bisa membuat orang keluar dari Islam? Pembatal-pembatal keislaman itu banyak, bukan hanya satu Ini ngeri gak diri? Ini musuh dalam selimut jangan kita menggunakan mindset pencinta dunia sehingga yang diratapi hanya orang miskin yang diratapi yang di PHK yang diratapi bisnis yang lagi turun, adapun yang lagi sukses sekarang, investor dolar kipas-kipas, enggak kalau sekali lagi dunia ratap-meratap diperbolehkan, maka seharusnya yang diratapi lebih adalah orang kaya dibanding orang miskin ini fakta Nabi SAW Kalau kita mau pakai kacamata Rasul, tapi kalau kita mau pakai kacamata alam dunia, ya seperti itu. Pelajaran yang berikutnya hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa penyebab perhiasan dunia menjadi musuh dalam selimut? Nabi jelaskan penyebabnya fatana fasuha Karena Perhiasan dunia Lebih Rentan Membuat kita Melupakan Allah Dan Rasulnya Dan bisa jatuh ke dalam kesyirikan Nabi katakan وَتُلْهِيَكُمْ Perusahaan dunia punya kehebatan yang bisa memalingkan kalian dari Allah dan Rasulnya. Alhaqumut Taghur berlomba-lomba mencari dunia itu telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul makawir dan kecenderungan itu sampai mati kata Allah sampai kalian masuk ke dalam kubur. Lalu kelanjutannya apa? Alhamdulillah kafur, hatta azzul kumul makawib. Itu kalau saufata alam, anda baru sadar nanti di dalam kubur. Sekarang lah, enggak. Sekarang kita dicengin orang, kita dibully sama orang, kita diketawain. Lo ngapain ngaji? Habis pulang kantor lo ketemu anak bini, ngapain tak taqwa Kan ikut tawain Itu ikut gua aja deh, kita kelambing Kala saufa ta'lamun Nanti Bukan sekarang, nanti Anda akan tahu Tertawalah sepuas hati anda sekarang Karena di alam kubur, anda tidak akan bisa tertawa lagi Katakan apa saja terhadap orang beriman sama pada saat Anda meninggal, Anda akan bungkan Anda akan menangis Anda akan gemetar Hadirin ya dirapati oleh Allah SWT Sekali lagi, karena perhiasan dunia Itu daya magnetnya Sehingga orang melupakan Allah Lebih besar daripada kemiskinan Sekali lagi Kita tidak sedang menutup mata Dari bahaya kemiskinan Tidak ada pesan ke arah sana Dari awal kajian ini sampai akhir Namun yang pesan Atau message yang ingin kita sampaikan Bahwa potensi perhiasan dunia Untuk membuat kita Melupakan Allah dan Rasulnya Lebih besar Kenapa demikian Karena Fakta Bahwa sumber Sumber Sejarah Segala bentuk kejahatan Kedurhakaan Kezaliman Adalah Kelebihan Bukan kekurangan Jadi sumber Segala bentuk kejahatan Segala bentuk kedurhakaan Kedurhakaan kepada Allah Kepada Rasulullah kepada nabi-nabi Allah Kepada manusia, kepada orang tua Kepada saudara Kepada teman Itu adalah kelebihan Bukan kekurangan Perasaan lebih Iya gak sih? Saya ingin tanya sumber kejahatan Di alam semesta itu siapa? Apa The founding fathersnya itu siapa sih? Kejahatan Iblis nah saya ingin tanya, masalah iblis itu ada pada kelebihan atau kekurangan? kelebihan kan dia katakan sendiri minhu aku ini lebih baik daripada dia, lebih baik iblis gak pernah mengatakan saya lebih miskin dari dia enggak, saya lebih baik lebih pintar, lebih cerdas lebih hebat, lebih berprestasi kelebihan yang membuat dia durhaka kepada Allah bukan kekurangan, kelebihan iblis cerdas makanya Allah katakan dalam ayat yang sering kita baca ikrah kan ikrah bismi rabbikaladhi halak halakal insana min alaq kita loncat sedikit kalla innal insana layakabha arra'ahu ustazulah Tahu manusia akan murhatan, manusia akan golim, manusia akan lalim, manusia akan liar, manusia akan golim. Kapan itu terjadi? ar-ra'ah Arahustagenah. Ketika dia merasa kaya, ketika dia merasa hebat, ketika dia merasa berprestasi, ketika dia merasa menjabat, dia akan golim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan bukan kelem, kelebihan bukan kekurangan. Ini sumber. Sumber segala bentuk kejahatan itu kelebihan. Sumber segala bentuk ke keberhakkaan kepada pencipta kelebihan. Merasa diri lebih. Ingat, maksud kelebihan adalah merasa diri lebih. Merasa diri lebih. Jadi barang saya yang punya mobil mewah bukan berarti malam hari ini dia buang mobilnya bukan makanya Allah katakan ar-ra'ahustadena ketika dia merasa dirinya lebih cukup kaya, berprestasi pintar dia akan berhagam ustad kan merasa diri lebih Merasa diri kaya Bukan kekayaan Tepat Tapi yang perlu kita ingat Bahwa lingkungan itu Membentuk Ketika setiap hari Dia selalu hidup dengan Fasilitas Dengan kekayaannya Dengan jabatannya Maka peluang dia Merasa kaya lebih besar Daripada yang tidak punya apa-apa Itu Pesannya. sekalian Ingat. Sekali lagi. Bukan tidak boleh kaya. Beberapa waktu yang lalu. Saya sempat jelaskan di majelis ini. Bahwa. Ontak nabi. Kendaraan nabi. Itu gak pernah kalah di perlombaan. Gak pernah kalah. Selalu menang. Kecuali sekali saja. Setiap ada perlombaan menang. Saya ingin tanya. Kalau kita aktualisasikan hadis ini misalnya hidup di zaman ini kalau mobil Nabi Picanto, Senia, Avanza kira-kira menang lomba enggak? enggak, mobilnya bagus ini mas bukan masalah mobil, bukan masalah rumah bukan masalah jabatan Anda yang jadi masalah adalah Anda merasa kaya anda merasa pintar, Anda merasa cerdas, Anda merasa punya apapun. Nah, yang sangat cepat men-trigger Anda memiliki perasaan seperti itu kekayaan itu. Itu maksudnya. Karena kita Membangun sebuah opini di dalam diri kita dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar Kalau setiap hari yang kita lihat adalah fasilitas, fasilitas, fasilitas, fasilitas, fasilitas Maka rentan membuat kita merasa kaya Dan orang kalau sudah merasa kaya kira-kira mau diatur gak sama pihak lain? Gak mau Dan saking kebablasannya dia pun tidak mau diatur penciptanya Orang yang merasa pintar Kira-kira mau digurui gak sama pihak lain Gak mau Sangking kebelinggernya Penciptanya gak mau dia terima Itu alasannya Kenapa kita penting belajar agama Dan tidak cukup hanya dengan ilmu dunia Karena ilmu dunia Tidak akan bisa mengantarkan kita Kepada Allah tanpa iman Ya gak sih Legenda fisika yang masih hidup sampai sekarang, yang baru beberapa waktu yang lalu mengumumkan keateisannya siapa? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Kenapa dia ateis? He itu tadi karena merasa pintar. Terus nggak mati-mati lagi ya kan? Betul begitu ya. Antem. Siapa? Siapa yang suka fisika di sini? Kayaknya atom kan kalau dari penampilannya sih ahli fisika semua nih. Kalau itu pelajaran paling saya nggak suka, tahu, Ustaz. tapi yang guru fisika jangan tersinggung. Ya hak orang kan suka atau nggak suka. Ini bahaya. Ya semuanya korun, merasa kaya, firaun sampai mengatakan anak rombukumul Allah. Saya ini Tuhan paling tinggi. Kenapa? Karena jabatan, karena kekayaan. Makanya. Kon, kenapa sekali lagi it, Gak mau ketemu Karena lihat konsep Islam konsep Islam. Sekali lagi Islam artinya apa? Menyerah Kan gitu ya, Islam artinya menyerah Orang yang merasa kaya, merasa pintar Mau menyerah gak? Gak mau Karena mereka biasa Hidup di atas sistem Gak mau dia masuk ke sistem Mau saya ngatur Pak Ustaz gelar kita apa Abdullah apa arti Abdullah hamba Allah hamba Allah orang yang merasa kaya mau diperbudak apa enggak enggak mau kamu coba suruh suruh orang kayak enggak mau dia suruh suruh orang yang merasa kaya enggak mau tapi kalau orang kaya yang yakin Innalillahi wa inna ilaihi rojiun mau insya Allah karena dia yakin semua ini milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik saya tapi yang merasa kaya gak mau anda siapa? nyuruh-nyuruh saya ini yang jadi masalah dan itu di sisi lain berbeda jika kita bicara tentang kemiskinan kemiskinan lebih mudah membuat orang tunduk kepada Allah kenapa? Demikian? karena cocok dengan konsep Islam Islam adalah menyerah. Gelar kita Abdullah, hamba Allah. Konsep kita samina wa atha'na, itu kan kehidupan sehari-hari orang miskin. Diatur orang. Ikut pada aturan perusahaan. Jadi dia lebih mudah nerima, kalau perusahaan saja bisa ngatur saya, apalagi Tuhan saya jelas lebih bisa dong. Tapi kalau orang yang biasa ngatur, kira-kira gampang enggak diatur? enggak gampang. Susah. Karena dia bisa ngatur. Nungguny kita aja tersinggung. Karena selalu diprioritaskan. Ini yang jadi masalah, ini yang ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang membuat kekayaan adalah musuh dalam selimut dengan catatan kita salah dalam menyikapinya. Karena rentan, rentan. kita sangat terpengaruh dengan apa yang ada di tengah-tengah kita ketika kita senantiasa hidup dengan kekayaan maka peluang merasa diri orang kaya sangat besar makanya hadirin sekalian, saya sering bilang gini kalau kita mengajak orang yang paling miskin di Jakarta untuk merenungi hakikat penghambaan dan ketaatan, itu lebih mudah Antum ketemu orang paling miskin di Jakarta terus Antum bilang, Pak saya sama Bapak ini hamba Allah kita ini gak punya apa-apa Pak makanya kita harus beribadah kepada yang maha kaya biar kita dikasih rezeki dan masuk surga kan gampang dia terima, iya benar. jadi apalagi pas Antum bilang kita ini gak punya apa-apa Pak dia langsung ingat, iya gue gak punya rumah gue gak punya mobil Lalu ketika melihat buku rekening saldo kosong, ya benar aku nggak punya apa-apa. Tapi kalau coba antum bicara dengan konten yang sama ke orang yang paling kaya di SCBD misalnya, Pak kita ini nggak punya apa-apa, Pak. Apa. Makanya kita harus beribadah kepada Allah. Anda udah gila ya? Ini sama punya saya, punya saya. saya. Anda bilang saya enggak punya apa-apa. Susah, susah menerimanya kecuali yang dirahmati ya Allah. Kecuali yang dirahmati ya Allah. Kan udah terbiasa. Sudah terbiasa. Kita setiap hari saat kita melihat handphone kita dan kita merasa ini milik kita, pas hilang kan galau apalagi cicilan belum lunas kan begitu. Tapi kalau kita benar-benar yakin innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kita enggak akan galau ini bukan punya saya kok ditarik lagi sama pemiliknya ya sudah. Nah, apa yang membuat kita merasa memiliki karena di barang selalu barang kita. Kita lihat terus gitu loh. Itu bahaya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Hati-hati masalah ini Bukan tidak boleh kaya Bukan Tapi kekayaan rentan Maka jika kita orang kaya Pahami konsep ini dengan baik Maka kita bisa Mengikuti jejak Abu Bakar, Umar, Uthman Sa'ad bin Abi Waqas Yang mereka orang kaya Tapi mereka tidak melalaikan diri dari Allah SWT yang dirahmati oleh Allah s.w.t Yang terakhir Al-Imam Ibn Battal Menyatakan Anna zahratad dunya yan bagili man futihat alaihi an yahdhar min suhi akibatihah Al-Imam Ibn Battal menyatakan bahawa bagi orang yang diberikan perhiasan dunia Maka hendaklah ia selalu waspada dengan Duri-duri yang dimiliki oleh dunia Dan ending yang buruk dari dunia Dan keburukan fitnah-fitnahnya wala yamanna inna ilal zahra zuhru fiha wala yunafis ini ini konsep ini penting maka barang siapa yang diberikan dunia dia harus menjalankan dua hal kata para ulama yang pertama dia tidak boleh tenang 100% dengan kekayaannya Tidak boleh tenang dan yang kedua, dia tidak boleh berkompetisi dan bersaing untuk mendapatkannya. Dan menjadikan dunia sebagai tujuannya. Jadi yang pertama dia tidak boleh tenang 100%. Jadi sama persis lagi-lagi konsep Al-Anbiya 38. Kami uji Anda dengan kesusahan dan kesenangan sebagaimana orang yang orang yang jatuh. Hadirin sekalian, hari ini kita di PHK kira-kira malam ini kita bisa tidur nyenyak gak? Enggak? enggak kan, begitu juga, kalau anda dipromosikan, anda harus memiliki perasaan yang sama kalau anda baru dapat mobil baik itu beli atau dikasih orang, atau itu fasilitas anda harus memiliki perasaan sebagaimana orang yang diberhentikan dari tempat kerjanya. gak boleh tidurnya nih kalau an kalau kita belum sampai titik seperti itu berarti orientasi kita masih dunia. Suka apa enggak suka. Buktinya perasaan kita secara otomatis merasa bahwa ini yang memberikan ketenangan kepada kita. Ini yang membahagiakan kita dan ini yang menjamin hidup kita. Seakan-akan kita lupa bahwa mobil ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teh ini akan ditanya oleh Allah dan sebagaimana yang nggak dapat THR diuji, yang dapat pun diuji sama persis nggak ada bedanya. Allah gabungkan, Allah akan uji Anda dengan kemiskinan dan kekayaan sama itu ujian, bukan menjatuhkan dan mengangkat nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya ujian. Antum nggak punya uang. Besok anak harus bayar uang gedung. Kira-kira malam ini bisa tidur nyenyak enggak? Enggak bisa. Begitu juga ketika kita sedang mendapatkan proyek besar, jangan tidur nyenyak kata para ulama. Karena proyek itu akan ditanya oleh Allah. Dan pertanyaan Allah lebih tajam daripada anak kita enggak sekolah karena kita enggak bisa bayar uang gedung. orang kita akan mati kalau Anda yakin pasti akan mati dan Anda ditanya pada hari kiamat? Dan apakah anda akan ditanya pada saat anda meninggal di alam kubur kenapa anda bisa tenang? Kenapa anda bisa tenang? Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Dunia itu, dunia itu, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya neraka. Dan kalau kita Memanfaatkannya dengan hal-hal yang mubah Kafratul as'ilah Memperlama durasi Interogasi di hadapan Allah Lalu anda senang dapat hal itu Oke okay, kita punya uang Lalu kemarin kita jalan-jalan ke Turki misalnya Kita jalan-jalan ke Dubai Bukankah itu ditanya semua oleh Allah Kok seneng gitu loh ditanya oleh Boleh anda kita menikmati rasa apa menikmati fase dunia tuh boleh selama hal gak ada masalah tapi jangan tenang 100% karena Anda keblincer sedikit habis Anda Ah itu kan yang dilupakan karena apa? dunia lagi orientasinya dunia lagi orientasinya dunia lagi dari kecil tuh kita dicokokin itu terus gitu loh Jadi yang jadi parameter dunia dunia dan dunia kita bisa tidur kalau dapat dunia Dan kita gak bisa tidur kalau dunia hilang Keliru, kalah kata Allah. Bukan itu Bukan itu Allah tuntut kita bukan itu Yang Allah tuntut, Anda bertakwa ketika Anda Kaya, dan Anda bertakwa Ketika Anda miskin Dan hadirin coba lihat hadis ini nih, Allah Nabi mengatakan begini, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah sa, eh, adalah perhiasan dunia. Kapan pada saat perhiasan dunia itu dibuka di hadapan kalian? Setelah dibuka, fatana fasuha, maka kalian lihat ada purfa fa itu menunjukkan urutan. Jadi pertama dibuka dulu. Dibuka. Setelah dibuka, fatana fasuha. Baru kalian berkompetisi mendapatkan dunia. Baru kalian bersaing untuk menjadikan dunia tujuan kalian. Ini menunjukkan apa? Fitnah dunia itu serem-seremnya ketika udah ada di depan mata kita kita bisa bilang zuhud kalau duit kita cuma lima ribu gue zuhud nih gitu ya lima ribu nggak beli apa cuma bayar parkir di Jakarta lima ribu itu itu juga jam pertama jam kedua mutang iya eh, lima ribu eh gue harus pulang nih kenapa ini pak nggak bisa bayar parkir gitu padahal ketemu orang di mall pokoknya 60 menit saya nah gue harus keluar karena duit tinggal lima ribu Masuk jam kedua gak bisa keluar tuh mobil. Itu susahnya. Anda bisa bilang, ah oh, gue anti korupsi, gue bunci koruptor. Iya karena anda gak lihat tuh duit. Coba di depan anda ada 20M. Bisa anda ngomong begitu? Gue susah. Berat. Zina itu haram. Iya ketika gak ada perempuan. Ketika anda masuk kamar hotel, dan di situ ada wanita cantiknya luar biasa cantiknya keterlaluan ada bisa bilang begitu gak ada siapa-siapa oh itu berat berat gemeter kita kan nabi yusuf aja hama biha nabi yusuf pengen kan ada pengen Tapi kan Allah selamatkan. Innahu min ibadina al Karena kan Nabi Yusuf orang. Allah Subhanahu wa taala. Ya, urutannya ya. Jadi uh, kecenderungan bersaing di dunia itu itu setelah dunia itu di tengah-tengah kita waktu waktu base kuliah, kan itu kita lihat sekarang. Waktu kuliah sih idealis, aktivis gitu ya, mengkritik yang kesannya menyalahgunakan jabatan tapi ketika jadi penjabat sama aja iya berat loh berat berat ah, pak, pak ustadz semak kemana-mana naik bajanya juga cukup iya kadang-kadang punya duit tapi kalau ikhlas e sudah depan Anton ini kunci mobil pak buat bapak bisa nolak oh, susah eh kelas ini bahaya itu titik nadir pertahanan kita tuh ketika dunia tuh depan kita kepas nggak ada sih gampang ngomong enggak kak gampang ngomong akhirat itu nabi yang bicara sawallahu alaihi wasallam oh, ya, karena itu makanya kita nggak boleh tenang kalau dunia udah depan mata tuh nggak boleh tenang kita harus merinding falatatmain kata Ibnu Bapak jangan anda tenang 100% karena ini musuh dalam senimut anda masuk ke kandang singa oke anda sudah jinakan dia tapi kan siapa yang bisa ngotrol singa kalau gilanya pumat anda diterkam sama dia tapi kan ini yang keliru kalau dapat semuanya bisa tidurnya nyam Terus bilang sama istrinya, Alhamdulillah ya istriku kesiannya saudara-saudara kita yang gak bisa makan malam ini Eh bisa jadi anda lebih dikesianin Tetangga anda gak bisa makan tapi sholat tahajud anda gimana? Hadirin dirahmatullahi wabarakatuh Ini yang perlu kita cakapkan bersama-sama Walatu nafis ghairahu fiha Dan jangan anda berkompetisi karena anda meyakini dunia tujuan anda Kompetisi boleh. Berarti saya nggak boleh ikut tender lagi Pak Ustaz? boleh. Tapi jangan jadikan tender tujuan. Terus gimana? Ya udah kalau kalah santai aja. Kenapa? Wong yang menang kata Nabi lebih berbahaya, lebih rentan daripada yang kalah. Ya udah biasa aja. Belum rezeki, tenang aja. Nanti Ngapain galap? Ikut program scholarship atau beasiswa boleh nggak Ustaz? boleh. Tapi kalau anda nggak dapat biasa aja lah. Orang cuman gurih. Jangan berkompetisi seolah-olah itu tujuan dan segala-galanya itu aib loh. Ini bahaya, ini musuh dalam selimut masa kita harus korbankan semuanya untuk mendapatkan musuh kita? Kan enggak Jadi ini hadirin sekali ya Ibn Battal mengatakan Barang siapa yang dapat dunia, dia kaya Boleh dia kaya, boleh dia bekerja keras, tapi jangan berkompetisi untuk dunia, dunia, dunia Dan jangan anda hidup tenang kan itu bukan ketenangan. Itu bukan sebuah reward dari Allah, itu bukan sebuah penghargaan. Ini ujian. Orang yang diuji enggak bisa tidurnya nyenyak. Iya kan? Waktu dulu kita ujian, itu enggak bisa tidur nyenyak. tiga hari, 3 hari ujian, itu tiga malam kita susah tidur. Nah itu, dalam menyikapi dunia itu harus begitu. Ini gimana ya? Ini kira-kira benar enggak ya? Kalau mau beli sesuatu diskusikan sama istri. Kalau mau dikasih sesuatu tanya sama istri. Ini benar nggak nih? Ini dihisap nggak sama Allah? Kalau mau liburan tanya istri kita. Kira-kira liburan kita ini membuat kita diada apa nggak sama Allah? Ini yang perlu kita cermati. Allahumma taala misalab mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi subhana allahi wa bihamdihi alilahi inni astaghfiruhu wa